الله حق تقاته ولتموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَا يَأْتِ إِلَّا هَوَى رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ إِخْوَانَ الْإِيمَانِ وأخوات Hadirin sekalian Yang saya hormati dan saya cintai Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada kata yang pantas Untuk kita membuka majlis ini Melainkan Puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita Nikmat-nikmat yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim Wa inta'udu nikmatullahi latuh suha jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Yang Allah berikan kepada kalian Maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya Dan yang paling utama dari nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat iman dan nikmat islam Nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia Dan kunci surga kita di akhirat kelak insyaallah ta'ala dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Karena taufik dan hidayahnya yang Allah berikan kepada kita Sehingga pada kesempatan kali ini Kita mampu bertatap muka kembali Kita mampu duduk bersimpuh Di taman dari taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala Iya, taman dari taman-taman surga, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diratkan oleh Imam Cirmidi. Nabi memerintahkan kita, idamaror tumbiyah dirjannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah, maka duduklah sebentar. Ini adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar sabda ini, para sahabat bertanya-tanya, apa yang dimaksud taman-taman surga di dunia ini? Lalu beliau mengupak, menanyakan hal ini atau mereka menanyakan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa maria al ya Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan taman surga? Lalu beliau menjawab, apa jawaban beliau? Hilafud zikr, halakah halakah? zikir Dan redaksi ini kembali ditafsirkan oleh para ulama kita diantaranya Al-Imam Atha bin Abi Rabah dengan pernyataannya majalisul halal wal haram majlis-majlis yang membahas hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa lain yang dimaksud Taman-taman surga adalah majelis-majelis ilmu, majelis yang membahas ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan majelis yang mengkaji sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Sehingga dari kedua wahyu suci ini kita bisa memetik sebuah hukum syar'i. I. Apakah hal itu halal atau hal itu haram? Jadi keberadaan kita di tempat yang mulia ini. Rumah Allah sekaligus taman surga adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan setiap kenikmatan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Oleh karena itu jemaah sekalian, seingatkan kembali bahwa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita menanggung konsekuensi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, setiap nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan tuntut diri diri kita untuk mempertanggungjawabkan nikmat tersebut, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat 7 La inshaqartum, la azidan nakum, wala'in kafartum inna adabilla syadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang Aku berikan kepada kalian, maka Aku akan tambah nikmat tersebut. Namun apabila kalian kufur tidak bersyukur, maka ketahuilah adabku sangat pedih. Selanjutnya marilah kita hanturkan salawat dan salam kita Kepada junjungan kita Suri tauladan kita Rasulullah s.a.w Beserta para keluarga Ahlil bait Sahabat-sahabat beliau Dan orang-orang yang istiqomah Meniti jalan beliau dan para sahabatnya Sampai pada hari kiamat Kelak Hadirin sekalian Rahimanillahu ayyakum pada kesempatan yang mulia ini Kita akan kembali Belajar bersama Tentang Tafsir salah satu ayat Dari Al-Quranul Karim Kita akan melanjutkan Tafsir dari surat Al-Baqarah Ayat keberapa Masih ingat ayatnya 23 23 Ketika Allah berfirman wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin mim mithlihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin Dan pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menjelaskan firman kata-kata dalam ayat ini yaitu ala abdina kepada hamba kami dan kita sudah mengatakan bahwa Allah tidak menyebutkan nama hambanya tersebut dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan identitas hamba tersebut dalam ayat ini identitas di sini maksudnya nama namun dalam ayat lain Allah jelaskan siapa yang Allah maksud dari hambanya ini yaitu dalam surat Muhammad ayat 2 ketika Allah berfirman waladhina amanu wa amilussalihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan beriman dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala Muhammad jelas dengan nama yang sangat jelas Allah ber, Allah, mereka beriman dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Muhammad alaihi salatu wassalam sebagaimana menjelaskan oleh para ulama tafsir diantaranya alimam shinkiti dalam adwa'ul bayan dan faedah saja bahwa ini salah satu contoh kaidah tafsir yang berlaku dan digunakan oleh para ulama yaitu mentafsirkan ayat al-quran dengan ayat yang lain atau dalam bahasa yang lain ayat itu merupakan atau salah satu fungsi ayat Al-Quran adalah menjelaskan apa yang disamarkan oleh ayat yang yang lain dan kita pun juga sudah menjelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan hambanya itu ketika menjelaskan hal-hal yang mulia, dan ini menunjukkan keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan penyebutan Allah hambanya ini merupakan pujian dan penghormatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kepada hambanya. Di antara ulama yang membahas masalah ini adalah Al Imam Nul Qayyim dan bisa dicek misalnya di Tafsir Al qayyim atau Syekh Muhammad bin Saleh Al Uthaymin. Jadi Allah Memanggil Nabi SAW Atau menyebut Nabi SAW Dengan panggilan hambanya Itu ketika menjelaskan hal-hal yang Yang mulia Di antaranya Dalam ayat ini Ketika Allah membela Nabi SAW Dengan menantang seluruh makhluk Seluruh manusia dan jin Yang masih saja meragukan Ayat-ayat Allah Berasal dari Allah SWT Yang masih meragukan bahwa Al-Quranul Karim Adalah firman Allah untuk membuat untuk menatangkan satu surat saja yang serupa yang seperti, seperti surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan Allah menggunakan panggilan ini. Wa in, kun, in kuntum fi raib mimma nazzalna ala abdina. Apabila kalian meragukan apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Dalam ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengisrakan beliau memperjalankan beliau dari masjid Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Dalam ayat yang sering kita baca dan sering kita dengar dalam surat Al-Isra ayat pertama apa kata Allah? Subhanalladzi Asra bi'abdihi Laylan minal masjidil harami Ilal masjidil aqsa Masuci Allah Zat Yang mengisrakan Hambanya Asra bi abdihi Yang membuat hambanya Mampu berjalan pada malam hari Dari masjidil haram ke masjidil Aqsa Lagi-lagi Allah menyebut Nabi SAW dengan nama hambanya Dan ini adalah hal yang Mulia Yaitu ketika perjalanan Isra' dan Mi'raj Di antara Ayat yang lain Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan tentang ibadah yang dilakukan Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika Allah memfirmankan dalam surat Al-jin Ayat 19 Allah berfirman, "Wan nahu lama qama abdulillahi yadauhu kadu yakuno alaihi libada. Wan nahulama" dan sebenarnya ketika hamba Allah berdiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hampir-hampir saja jin berdesak-desakan untuk menyaksikan ibadah yang sedang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali Allah menyebutkan Nabi Dengan panggilan hambanya Dalam hal-hal yang mulia Dan diantara ayat lain yang berbicara masalah ini adalah Ketika Allah SWT memuliakan Rasulullah SAW Dengan menurunkan Al-Quran kepada beliau Lagi-lagi Allah menyebut beliau dengan panggilan hambanya Dalam surat An-Najm Ayat 10 Apa kata Allah? Fa'auha Ilah Abdihi Ma'auha. Dan Allah mewahyukan kepada hambanya apa-apa yang Allah wahyukan. Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW. Al-Quranul Karim. Dan ini sekali lagi bentuk atau salah satu bukti bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi SAW dengan sebutan hamba, Allah sebutkan ketika menjelaskan hal-hal yang mulia. Dan ayat-ayat di atas jamaah sekalian, rohmanilah wa ayyakum, memberikan kesimpulan kepada kita bahwa sifat yang paling baik, sifat yang paling afdal, yang paling utama yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ubudiyah dan risalah. Ubudiyah artinya penghambaan dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya. Nabi SAW adalah hamba Allah Dan yang kedua risalah Kerasulan bahwa Nabi SAW Muhammad bin Abdullah Adalah Rasulullah SAW Sebagian mainan yang dijelaskan para ulama Di antaranya Syekh Muhammad bin Salih Uthamin Bahawa sifat yang terbaik Yang dimiliki oleh Nabi SAW Adalah ubudiyah dan risalah nama terbaik yang dimiliki Nabi SAW adalah hamba Allah dan Rasulullah SAW dan hal ini ditegaskan dalam semua hadis yang sahih yang diratkan Imam Bukhari Nabi mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam fa innama ana abduh fa qulu abdullahi wa rasuluh jangan kalian memujiku dengan cara yang melampaui batas, dengan cara yang berlebih-lebihan, dengan panggilan yang gulu melampaui batas atau berlebih-lebihan. Sebagaimana yang dilakukan oleh umat Nasrani kepada Isa bin Maryam ketika mereka mengatakan bahwa Isa adalah anak anak Allah. Fa innama ana abdu, karena sesungguhnya aku hanya seorang hamba faqulu maka panggillah aku Nabi SAW memerintahkan kita faqulu Abdullahhi wa rasuluh panggillah aku dengan sebutan hamba Allah Abdullah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum inilah cara terbaik jika kita ingin menyebut nama beliau sebutlah nama beliau dengan panggilan yang beliau inginkan. Sebutlah nama beliau dengan panggilan yang beliau sukai. Karena jika kita ingin menyenangkan seseorang ketika kita memanggilnya, yang kita jadikan tolak ukur, yang kita jadikan patokan adalah panggilan yang ia sukai atau yang dia inginkan, bukan selera kita yang kita paksakan kepada dia jadi ini fitrah manusia apabila kita ingin menyenangkan seseorang memuliakan seseorang menghormati seseorang yang menjadi tolak ukur apa panggilan, apa nama yang ia senangi dan sukai lalu kita panggil nama dia dengan panggilan tersebut bukan selera kita yang kita paksakan kepada orang tersebut oleh karena itu kalau kita berkenalan dengan orang lain kita akan bertanya siapa nama anda Siapa nama Antum, siapa nama Anti dan seterusnya Atau kita akan bertanya Siapa atau apa nama panggilan Yang kamu senangi Karena setelah itu kita akan memanggil dia Dengan nama tersebut Bukan inisiatif kita Kayaknya Antum cocok saya panggil Jono nih Nah ini jangan, ini memaksakan Nama dia Ahmad dipaksakan Dipanggil Jono Bukannya diharam kan tidak tapi kita memaksakan selera. Selera kita ini tidak benar. Kayaknya antem tidak pantas pakai nama Ahmad dan seterusnya. Jadi sekali lagi. Pola pikir yang benar adalah menjadikan selera dia sebagai tolak ukur. Sehingga kita bisa memanggil dia dan menghormati dia. Dan begitu juga. Ketika kita ingin menghormati seseorang. Memuliakan seseorang. Maka jaga lisan kita dari nama atau panggilan yang ia benci kenapa? karena tujuan kita untuk memuliakan orang tersebut contohnya misalnya ada orang yang Allah berikan kelebihan Allah ada seseorang yang Allah berikan kelebihan kelebihan ini kelebihan berat badan berat badannya misalnya 190 km eh 190 kg mohon maaf 190 kg dan dia benci dengan kondisi tersebut kenapa? karena dia mengharapkan dia memiliki postur yang atletis lalu tiba-tiba ada temannya yang memanggil dia si gendut si gendut ketika temannya ditanya ya akhirnya kenapa antum memanggil teman antum tersebut kenapa anda memanggil teman anda tersebut dengan si gendut dengan entengnya dia menjawab Karena saya ingin menghormati teman saya tersebut Saya ingin bertanya sama antum Sama hadirin sekalian Alasan ini diterima apa tidak? Eh? Diterima apa tidak? Tidak diterima Alasannya sederhana Karena tidak mungkin ada orang yang ingin menghormati orang lain Dan memanggilnya dengan panggilan yang dibenci oleh orang tersebut Karena fitrah manusia mengatakan bahwa apabila anda ingin menghormati orang lain Maka carilah panggilan yang ia senangi, bukan panggilan yang ia benci. Bisa dipahami jamaah sekalian? Kalau bisa dipahami, gunakan logika ini, logikan cara berfikir ini kepada Nabi saw. Panggil Nabi saw dengan nama dan panggilan yang beliau sukai, dengan nama dan panggilan yang beliau inginkan. Dan dalam hadis riwayat Bukhari di atas, Nabi sendiri yang mengatakan. Nabi sendiri yang menginginkan Nabi SAW menyukai apabila umatnya memanggil beliau dengan sebutan apa? Faqullu abdullahi wa rasuluh Panggil aku Hamba Allah dan Rasulnya Oleh karena itu jamaah sekalian jaga lisan kita untuk memanggil, Agar tidak memanggil Nabi SAW Dengan panggilan yang dibenci oleh Nabi apalagi apabila panggilan tersebut ada unsur-unsur kesyirikan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang ya mujiru minas sa'ir wahai pelindung dari neraka sa'ir ini adalah gulu ketika memanggil nabi dan beliau tidak menginginkan hal ini beliau tidak menyukai sebagian lain memanggil mengatakan ya ghoyati ya fi muhimmatil umuri wahai penolongku wahai pelindungku dalam saat-saat yang genting dan ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan. karena tidak ada tempat untuk kita meminta tolong kecuali Allah Subhanahu Wataala idhastain trafastain bila jika kamu ingin meminta tolong maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu Wataala dan apabila ada orang menduakan Allah ketika berdoa menunjukkan doanya kepada Allah dan kepada selain Allah maka dia telah jatuh ke dalam syirikkan dan ini tidak diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu jangan kita memanggil beliau dengan sebutan atau panggilan yang beliau benci bagaimana mungkin pengakuan kita bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu wasallam bahwa kita ingin memuliakan Nabi sallallahu bisa diterima jika kita memanggil beliau dengan panggilan yang beliau benci, dengan panggilan yang beliau tidak sukai. Oleh karena itu bagi orang yang masih gulu dalam memanggil beliau, pernungkanlah dalam masalah ini. Yang kita jadikan tolak ukur adalah kesenangan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan selera kita. Dan Rasulullah sudah mengatakan dalam hadis An-Nawawi dan Bukhari bahwa beliau sangat menyukai dan beliau menginginkan umatnya memanggil beliau Abdu Abdullahi wa Rasulullah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Iya. Faedah selanjutnya jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum. Syuhadaakum. Kata syuhadaakum dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 23 ini. Apa artinya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa makna syuhada'akum adalah akwa penolong penolong kalian orang orang yang ingin membantu kalian jadi wada usyuhada akum mintalah pertolongan untuk membuat surat yang serupa dengan Al-Qur'an kepada penolong-penolong kalian, itu maksudnya. kepada orang yang ingin membantu kalian. Abu Malik mengatakan makna shuhada akum adalah shuroka akum. yang dimaksud shuroka akum adalah kaum an akhari ala dalik orang lain, kaum lain. Yang membantu kalian Dalam proyek ini Proyek apa? Membuat satu surat Yang serupa dengan Al-Quran Jadi Allah mengatakan Kalian bebas mencari penolong Siapa saja dari jin dan manusia Silahkan Apabila kalian ingin membuat Satu surat saja yang serupa Dan semisal dengan Al-Quranul Karim Bisa dipahami hadirin sekalian? faedah berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menantang seluruh makhluk baik dari manusia maupun dari golongan jin untuk bersatu padu membuat satu surat yang serupa dengan Al-Quranul Karim Apabila mereka masih meragukan bahwa Al-Quranul Karim adalah Firman Allah, bahwa Al-Quranul Karim bukan perkataan Rasulullah SAW. Oleh karena itu Allah berikan tantangan kepada mereka. Dan ketahuilah hadirin sekalian Rahimanillah wa Ayyakum, ayat ini bukan tantangan pertama. Ayat ini bukan tantangan pertama. Allah telah menantang mereka Yang meragukan bahwa Al-Quranul Al Karim adalah firman Allah Di ayat-ayat yang Lain dan sebelumnya Di antaranya Dalam surat Al-Qasas Ayat 49 Allah berfirman Qul Faktu bikitabin Min indillahi Wa ahda huma hatta bihi in kuntum shadiqin Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka hadirkan kepada kami satu kitab dari Allah Subhanahu wa taala Huwa ahdha min huma kitab ini lebih baik dari Al-Qur'anul Al Karim dan Taurat dalam memberikan hidayah kepada manusia attabi'hu jika kalian bisa menghadirkan kitab yang seperti ini maka aku akan mengikuti kali akan aku akan mengikuti kitab tersebut in kuntum shadiqin jika kalian orang-orang yang yang benar jadi dalam ayat ini jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum Allah menantang mereka untuk membuat sebuah kitab yang yang mereka klaim dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dari Al-Qur'anul Karim maupun dari Taurat sebelum Dirubah oleh tangan-tangan kotor manusia Dan mereka tidak bisa membuat satu kitab yang lebih baik dari Al-Quran Selanjutnya Allah kembali menantang Dalam surat Al-Isra Ayat 88 Allah mengatakan Allah berfirman Qul la'inijtama'atil insu wal jin ala an yu'tu bimithli hadzal qur'an la yu'tu nabiy mithli walau li ba'din dhahira Dalam surat berapa jemaah sekalian? Al Isra ayat 88. Allah kembali menantang setiap orang yang meragukan Al-Qur'an. Qul la inijtama'atil insu wal jin. Katakanlah wahai Muhammad, jika seluruh manusia dan jin bersatu untuk mendatangkan satu kitab yang seperti Al-Qur'anul Karim, maka mereka tidak akan mampu bisa mendatangkannya. Walaupun mereka bahu membahu tolong-menolong, dan bersatu untuk mengerjakan hal ini. Mereka tidak akan bisa. Jadi dalam ayat ini, ayat yang kedua ini, Allah subhanahu wa taala memastikan bahwa tidak ada satupun yang bisa membuat kitab seperti Al-Quran, walaupun jin dan manusia itu bersatu. Dan dalam waktu yang sama, Allah pun menantang. Bagi siapa yang tidak... Percaya dan meragukan Bahwa Al-Quran adalah firman Allah Untuk menghadirkan Satu kitab Membuat satu kitab Yang seperti Al-Quran Dan yang menariknya jemaah sekalian Dalam ayat ini Allah turunkan Tingkat kesulitan tantangannya Coba kita lihat Dalam surat yang Atau dalam ayat sebelumnya Ayat yang sebelumnya surat apa sih tadi Al-Qasas ayat 49 Allah mengatakan huwa ahdamin huma datangkan kitab yang lebih baik dari Al-Qur'an dan Injil eh al dan Taurat. Dalam ayat yang dalam ayat ini Allah turunkan kembali tingkat kesulitannya. Allah katakan enggak usah yang lebih baik deh. Yang serupa saja dengan Al-Qur'an. Dan sekali lagi mereka bungkam dan tidak bisa menjawab tantangan ini. Padahal Sekali lagi Allah sudah turunkan Tingkat kesulitan tantangannya tersebut Mereka tetap bungkam dan tidak bisa berkutik Dengan tantangan ini Lalu ayat yang ketiga Datang Ayat yang ketiga adalah surat Hud Ayat 13 Allah berfirman Am yakulu naftarah Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin Allah berfirman yaqulunaftarah apakah mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an hanyalah hasil kedustaan si Muhammad bin Abdullah saja bahwa Al-Qur'an bukan firman Allah qul fa kalau memang mereka mengatakan hal yang demikian. Perintahkan mereka untuk membuat sepuluh surat yang seperti surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Muftaroyat yang mereka dustakan juga, yang mereka buat dengan dengan lisan-lisan mereka atau kemampuan-kemampuan mereka, bukan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah memerintahkan mereka untuk meminta bantuan. Wadu manistato min dunillah, mintalah bantuan kepada siapapun yang kalian bisa selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Dan jamaskan rahimani lahu ayyakum. Dalam ayat ini Allah kembali menantang orang-orang yang tidak percaya bahwa Al Qur'an adalah firman Allah. Dan yang menariknya sekali lagi dalam ayat ini Allah kembali menurunkan tingkat kesulitan tantangannya. Kalau pada ayat surat Al-Isra, ayat 88... Allah menantang mereka untuk membuat satu kitab saja yang seperti Al-Quran... Dalam ayat ini tantangannya diturunkan. Dalam ayat ini Allah hanya meminta mereka... Untuk membuat sepuluh surat yang seperti Al-Quran. Karena mereka tidak mampu membuat satu kitab seperti Al-Quran. Dalam ayat ini Allah hanya meminta sepuluh surat saja yang seperti Al-Quran. Dan bebas apa saja jadi gak harus surat Al-Baqarah dan Ali Imran cari surat-surat yang pendek misalnya Al-Qawstar, kan enak tuh Al-Ikhlas, Al Al-Falak An-Nas, Al cari surat yang pendek yang penting 10 kata Allah bebas bukan harus yang panjang-panjang tetapi surat apa saja 10 seperti Al-Quranul Karim dan sekali lagi sekalian, mereka bungka, mereka tidak bisa menjawab tantangan tersebut Selanjutnya. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 38. Allah berfirman am yaqulunaftara a. Apakah mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah hasil bualan Muhammad bin Abdullah, hasil kedustaan Muhammad bin Abdullah, perkataan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan firman Allah. kul fa Bisuratin mithlih wada'u manistafatu mindu nillahi in kuntum salikin. Kalau memang benar apa yang mereka katakan demikian, perintahkan mereka untuk membuat satu surat saja yang seperti Al-Quranul Al Karim, yang seperti satu surat yang ada di dalam Al-Quranul Al Karim. Dan sekali lagi minta tolong kepada orang siapapun orangnya yang mereka bisa untuk meminta tolong kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala jika mereka benar-benar orang yang benar atau jujur. Dan sekali lagi jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah kembali menurunkan tingkat kesulitan tantangannya tersebut. Apabila dalam ayat sebelumnya surat Hud ayat 13, Allah menantang untuk membuat 10 surat dalam surat Yunus Ayat 38 Allah menantang mereka hanya untuk membuat satu surat saja. Bayangkan jemaah sekalian, tidak ada yang bisa. Mereka semua bungkam, mereka semua diam. Tidak ada yang bisa menjawab tantangan ini. Dan yang terakhir adalah surat yang sedang kita bahas, surat Al-Baqarah ayat 23. Allah kembali bermfirman, wain kuntum firaim mimma nazzalna'ala abdinna fathu bi suratin mimithlihi wadaushohada akum min dunillahi in kuntum saliqin. Kalau kalian masih ragu-ragu tentang apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah, maka buatlah satu surat yang mirip dengan satu surat dari Al Quranul Karim dan mintalah pertolongan kepada siapapun penolong kalian selain Allah Subhanahu wa taala jika kalian orang-orang yang benar. Sekali lagi Allah menantang mereka. Dan yang menariknya jemaah sekalian, sebagian ulama mengatakan ada perbedaan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu surat apa? Ayat tadi surat apa? Surat Yunus ayat 38. Dalam surat Yunus ayat 38 Firman Allah berbunyi Bisuratin Mithli Surat yang Misal, seperti Al-Quran Atau seperti su satu surat yang ada dalam Al-Quran, namun dalam surat Al-Baqarah ayat 23 Allah berfirman Bisuratin Min Mithli ada kata-kata min Dan sebagian ulama mengatakan Maksud ayat ini adalah Hadirkanlah Datangkanlah Buatlah Satu surat Yang mirip atau seperti Al-Quranul Karim Walaupun tidak sama persis dari semua sisi Buatlah yang seperti Al-Quranul Karim Walaupun dari beberapa sisi saja Karena Allah menggunakan kata-kata min Adapun ayat sebelumnya Buatlah satu surat yang seperti Surat dalam Al-Quran Yang mirip 100% Namun dalam ayat ini kembali Allah turunkan Tingkat kesulitan tantangannya Tersebut Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hayyan Dalam kitab tafsirnya Al-Bahrul Muhyid Subhanallah Dan jamaah sekalian Lagi-lagi mereka bungkam Dan tantangan ini Masih berlaku sampai detik ini Barang siapa yang tidak percaya, maka silakan dia membuat satu surat yang seperti Al-Qur'anul Karim. Satu surat yang seperti Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu jamaah sekalian, rahimanillah wa iyyakum. Sekali lagi mereka tidak mampu menjawab tantangan ini. Padahal ada faktor-faktor pendukungnya. Di antaranya adalah Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Dan ini sudah merupakan pengetahuan umum Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka. Dan Allah tegaskan hal ini dalam surat Yusuf ayat 2 apa kata la inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kalian Berfikir Jadi dengan bahasa mereka. Faktor pendukung yang kedua bahwa mereka adalah para pakar bahasa Arab mereka hidup di masa keemasan bahasa Arab oleh karena itu ulama bahasa mengatakan bahasa Arab pada generasi tersebut hujah hujah maksudnya apa sih? maksudnya begini apabila kita ingin mengetahui sebuah kata dalam bahasa Arab salah satu caranya adalah kita cek syair-syair yang mereka buat pada zaman tersebut pada zaman Nabi Alaihi Wasallam. apabila kata ini digunakan oleh mereka dalam syair-syair mereka maka kata ini adalah kata baku dalam bahasa Arab, bahasa resmi bukan rancu, karena kita tahu bahasa itu kan ada dua ya iya gak? yang dulu waktu SD Bahasa Indonesia nya 9 siapa? ada ya? Bahasa itu ada dua, bahasa baku dan bahasa Rancu Bahasa baku itu bahasa resmi Bahasa, misalnya Bahasa baku dalam bahasa Indonesia Untuk menunjukkan Orang yang berbicara itu saya Kan begitu ya Bahasa rancunya gue, aye, ane, kan begitu ya Itu bahasa, bahasa rancu Nah begitu juga dalam bahasa Arab Nah untuk membuktikan Salah satu caranya adalah cek Apakah kata itu digunakan oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang hidup di zaman itu apa tidak kalau digunakan maka ini itu adalah bahasa yang baku bayangkan jadi bahasa mereka itu hujah dalam bahasa Arab oh, pakar dan penyair-penyair ulung dalam bahasa dalam bahasa Arab oleh karena itu al-Imam Imamul Mufassirin Al-Imam Ibn Jarir Ath-Thabari mengatakan kalau orang-orang sekaliber Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid Benimugirah, Utbah, dan lain sebagainya tidak mampu menjawab tantangan ini, maka generasi berikutnya bisa dipastikan tidak mampu juga untuk menjawab tantangan ini. Karena generasi yang hidup setelah mereka, bahasanya tidak lebih baik daripada mereka. Bahasanya di bawah bahasa mereka. Bahasa orang-orang yang hidup setelah masa mereka, itu tidak bisa dibandingkan dengan bahasa mereka apalagi orang yang hidup di abad ke-21 seperti ini 21 Masehi atau abad ke-15 Hijriah bagaimana bisa dibandingkan dengan al-Walid bin Mughirah ahli syairnya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu dan lain sebagainya lalu tiba-tiba ada sebagian orang yang mengklaim bisa membuat Al-Qur'an bisa membuat sebuah kitab yang serupa dengan Al-Qur'an enggak tanggung-tanggung lagi satu kitab seperti Al-Quran, bukan satu surat sedangkan Al-Walid bin Imugir Abu Jahal Abu Lahab, tidak mampu membuat satu surat, lalu pada saat ini pada zaman ini kita mendengar ada seorang anak manusia yang bisa membuat satu kitab yang seperti Al-Quran, bahkan mereka sebagian mereka mengatakan lebih baik daripada Al-Quran, ini mustahil orang yang termakan karena tidak paham bahasa Arab, orang yang paham bahasa Arab tidak akan mungkin terkelabui karena hanya dengan tipuan-tipuan sederhana seperti seperti ini karena sekali lagi apa yang dikatakan Imam Ibn Jarrah atau Bari, kalau mereka saja tidak mampu, kalau kafir Quraisy saja tidak mampu menjawab tantangan ini, maka generasi berikutnya tidak akan, tidak akan mampu. Karena sekali lagi bahasa Arab itu hujah pada masa, pada masa mereka. Dan luar biasa jaman sekalian, mereka itu bisa spontanitas mengucapkan bait-bait syair pada saat itu. Dan saya sudah ceritakan kisah Wasil bin Ata. Dan Wasil bin Atha itu bukan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana cerdasnya beliau dalam masalah bahasa. Saya kalau saya pernah menjelaskan dalam majlis ini ya. Sudah belum? Ketika Wasil bin Atha ingin dipermalukan di depan publik. Kita tahu bersama Wasil bin Atha adalah tokoh Mu'tazilah. Tokoh Mu'tazilah namun saya tidak ingin membahas sektenya saya ingin menjelaskan bagaimana kualitas bahasa Arab pada zaman-zaman keemasan Islam dan ini bukan, atau dia tidak hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. bagaimana kalau apa, bagaimana kualitas orang-orang yang hidup pada masa Nabi, saya berikan contoh seperti Wasil bin Atok, Wasil bin Atok kita tahu adalah orang yang cadel, dia tidak bisa mengucapkan huruf kalau cadel gak bisa huruf ngomong apa roh bukan R, rock karena dalam bahasa Arab tidak ada R huruf rock suatu saat dia ingin dipermalukan oleh rekan-rekannya ketika manusia sudah berkumpul teman-temannya menyuruh dia untuk khutbah secara mendadak tanpa persiapan tanpa persiapan jadi tidak ada persiapan sama sekali Tujuannya apa? Untuk mempermalukan dia Dan agar manusia tahu Bahwa wasil bin Atta Tidak bisa ngomong Rok, tidak bisa mengucapkan Rok, karena dia cadel Coba bagaimana perasaan Antum Antum waktu hari Jumat Di masjid Antum Di staff terdepan Khotibnya tidak datang Karena Antum Jenggotnya paling panjang Akhirnya Antum didorong oleh Orang yang ada di sof belakang Kira-kira bisa khutbah atau tidak eh, Mendadak tidak ada persiapan Itu bisa-bisa semua ayat itu Nguap semuanya Hadis-hadis lupa berantakan Mimbar itu bergoncang Karena gemetaran Tidak persiapan suruh bicara di depan manusia Nah itu yang dialami oleh Wasil bin Atta Namun subhanallah Karena kehebatan bahasanya mau tidak mau dia pun berbicara di hadapan manusia yang ada pada saat itu dan sekali lagi karena kehebatan bahasanya seluruh kata yang ada huruf ro dia ganti dengan kata yang semakna dengan kata tersebut tanpa ada huruf ro jadi satu khutbah dari A sampai Z tidak ada huruf rohnya siapa di antara kita yang bisa seperti itu dari A sampai Z khutbah tidak ada huruf Ra mendadak spontanitas tidak ada persiapan kita mungkin suruh persiapan 2 bulan gak selesai-selesai gak bisa-bisa subhanallah fasih sekali berbahasa Arabnya nah ini orang yang tidak hidup di masa Nabi bagaimana apabila di masa Nabi salallahu alaihi Wasallam? sekali lagi yang hujah dalam segi Bahasa. Oleh karena itu Marilah orang-orang yang mengklaim Dia bisa membuat Al-Quran berpikir ulang Dan bisa dipastikan Karya mereka itu Tidak bermutu sama sekali Karena mereka tidak secerdas wasil bin Atta Wasil bin Atta saja tidak bisa membuat satu surat Seperti Al-Quranul Karim Orang seperti itu tidak bisa Bagaimana orang sekarang bisa mengklaim Dia bisa membuat Satu kitab yang seperti Al-Quranul Karim Jamaah sekalian rahimanillah wa iyakum itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, tantangan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali. Baik di Mekah dan di Madinah. Jamaah sekalian tadi sudah kita sudah sebutkan ya, tantangan Allah bukan hanya dalam satu ayat. Ada dalam beberapa ayat. Yang pertama dalam surat apa tadi? Surat Al-Qasas ayat 49. Yang kedua surat Al-Isra ayat 88 Yang ketiga surat Hud ayat 13 Yang keempat surat Yunus ayat 38 Dan semua ayat itu makkiyah, Diturunkan oleh Allah SWT Sebelum hijrah Diturunkan oleh Allah SWT Di Mekah Dan ayat surat Al-Baqarah 23 Ini adalah Ayat Madaniyah Artinya diturunkan oleh Allah SWT Setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Dan tempatnya di kota Madinah. Jadi Allah memberikan waktu yang sangat lama buat mereka. Untuk mempersiapkan hal ini jika mereka berani menjawab tantangan Allah tersebut. Namun sekali lagi mereka tidak bisa dan tidak akan bisa menjawab tantangan Allah tersebut. Yang keempat. faktor yang sebenarnya bisa faktor yang mereka miliki adalah kerasnya permusuhan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi Kebencian yang sangat besar yang ada di dalam jiwa mereka kepada syariat Islam, kepada agama Islam. Dan jemaah sekalian rahimanlahu ayakum, otomatis tantangan ini merupakan kesempatan emas. Jadi orang yang benci, orang yang tidak suka dengan seseorang akan mencari segala macam cara untuk menjatuhkan orang tersebut. Begitu juga adalah masalah ini. Tantangan yang Allah berikan kepada mereka, para pakar-pakar bahasa Arab tersebut, adalah sebuah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan untuk menghancurkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apabila dia ber, mereka berhasil membuat satu surat yang seperti surat dalam Al-Quran, maka mereka berhasil menjawab tantangan Allah. Dan otomatis mereka berhasil meluluh lantakan Al Qur'an karena mereka bisa membuktikan bahwa Al Qur'an ini bukan buatan bukan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hanya buatan si Muhammad saja. Dan ini kita ketahui bersama sebuah motivator tersendiri karena kebencian seseorang ini akan memotivasi dia untuk melakukan banyak cara, apapun cara, bahkan cara yang diharamkan sekalipun. Untuk menjatuhkan orang yang dia benci. Namun sekali lagi mereka tidak sanggup menjawab tantangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah azannya. Ya mungkin uh, kita cukupkan sampai di sini saja dan kita akan sambung insya Allah penjelasan ayat ini uh, di pekan depan insya Allah Taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari cara penyampaian maupun materi yang saya sampaikan. Dan saya ingatkan apabila hadirin sekalian mendapatkan kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mendapatkan kesalahan yang keluar dari lisan saya, maka buanglah apa yang saya katakan dan ambillah dalil yang sahih baik dari Al-Qur'anul Al Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Aku law qali wa astaghfir li wa lakum.